Tentu ada ramayana, ada The Grace Community, kasih tepuk tangannya mana untuk Wiwi Saginta pala Palapa. The Grace Community... Selamat sore... Kita kuyang lagi bareng-bareng The Grace Community... aro angin angin sing ngridu ati ngelingake slira musing tak tresnani pengin nangis ngatoke eloh ning pipi slira waruh mo ana ning I